yang kami hormati segenap panitia pengajian Islam Kulon Progo Takisku Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat serta hadirin yang berbahagia sanjungan beserta puji syukur yang tak terputus marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperkenankan. Untuk hadir dan bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka pengajian akbar dengan selamat, sehat, walafiat. Rasa bangga dan terima kasih saya sampaikan kepada segenap Panitia Kajian Islam Kulon Progo sebagai penyelenggara, serta seluruh unsur yang terlibat dan mendukung acara ini. Semoga kegiatan ini senantiasa memberi kemaslahatan bagi kita semua. Hadirin muslimin yang berbahagia, melalui acara pengajian ini saya selaku pimpinan di jajaran pemerintah Kabupaten Kulon Progo berharap agar keberadaan Pakisku mampu memberikan kontribusi atau sumbangsih terhadap kemajuan Kabupaten Kulon Progo melalui perannya sebagai pembinaan akhlakul karimah juga sebagai tempat pembinaan budi pekerti luhur dan perilaku mulia sebagaimana dicontohkan Rasulullah beserta para sahabat dan para ulama. Hadirin yang kami hormati, Terorisme bukan Islam, seharusnya kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW dan pengikut agama Islam menjauhi aksi terorisme yang jelas tidak ada dalam Islam dan aksi terorisme bukan Islam. Karena sudah jelas Islam mengajari kita untuk memelihara perdamaian. Bukan untuk membangun kehancuran Serta perlu kita ingat Indonesia bukanlah negara yang menindas umat muslim atau memerangi umat muslim Karena negara kita mempunyai penduduk yang mayoritas agama muslim Walaupun ada agama lain yang mendampingi agama kita dan hal ini tentu bukan masalah karena berkat saling menghargai sesama umat beragama berarti kita menjalankan perintah agama yang menyerukan menjaga perdamaian di muka bumi dan sudah selayaknya kita sesama umat beragama membangun perdamaian bukan membangun permusuhan aksi terorisme selama ini ...juga telah banyak memakan korban jiwa. Dalam hal ini, pemerintah tentu berperan dalam melakukan bimbingan tersebut... ...agar tidak ada lagi bermunculan jaringan-jaringan teroris baru... ...dan agar dapat meredam generasi muda untuk tidak bergabung... ...dalam jaringan terorisme yang telah berkembang di Indonesia selama ini. Selain itu, untuk mencegah aksi teror, kita juga harus bekerja sama antara umat beragama agar tidak ada lagi saling tuduh dan saling berburu, berburuk sangka yang hanya akan menimbulkan kebencian satu sama lain. Di penghujung sambutan ini, saya berharap semoga tausiah pengajian dari Bapak Al-Ustadz Luqman nanti benar-benar menjadikan kita lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mewakili jajaran pemerintah Kabupaten Klunprogo mohon doa restu dari Bapak dan hadirin semua. Semoga pemerintah Kabupaten Klunprogo semakin mampu mengemban amanah guna mensejahterakan bersama. Amin. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, ada kurang serta hilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kulon Progo tertanda Dr. Haji Hasto Wardoyo SPOG dalam kurung K. Demikian sambutan Bapak Bupati yang telah kami bacakan. Kami yang mewakili apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan tertulis dari Bapak Bupati Kulon Progo yang telah disampaikan dan dibacakan oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Plomrogo, Bapak Arief Sudarmanto, Sarjana Hukum. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, mahasural muslimin rahimahumullah, marilah kita mengikuti acara inti pada malam hari ini, yaitu pengajian akbar yang mengambil judul Syiah dan ISIS dalam terorisme dunia, yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizullah Ta'ala kepada beliau kami persilahkan